Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Halo, apa kabar? Wah, saya semangat banget di kali ini Karena apa? Karena audio ini atau video ini saya buat tepat tanggal 17 Agustus, betul Bagi kamu yang mungkin mendengarkan setelah tanggal 17 Agustus Audio ini adalah audio yang penuh semangat buat saya Karena saya membuat ini dalam rangka kemerdekaan Betul, ya jadi kemarin saya pusing atau mungkin bingung mencari sebuah topik apa yang bisa saya persembahkan di hari kemerdekaan untuk kamu semua Orang-orang yang mencintai pagar kehidupan pastinya Akhirnya setelah saya pikir-pikir dan setelah saya merenung gitu ya Saya menemukan sebuah subjek yang menarik yang berhubungan dengan kemerdekaan Nah, kemerdekaan apa yang akan kita bahas kali ini teman-teman? Apakah kemerdekaan yang berhubungan dengan pahlawan? Ataukah kita justru berbicara kemerdekaan dengan topik yang lebih luas lagi? Bagi kamu yang mungkin sedang mengalami masalah oleh karena ucapan orang lain, oleh karena perbuatan orang lain, ini adalah audio atau video yang tepat untuk kamu ya. Topik yang akan saya bahas yang berhubungan dengan kemerdekaan kali ini adalah pertanyaan saya simple. Apakah kamu sudah menjadi pribadi yang merdeka? Bagaimana caranya saya tahu mas bro kalau saya sudah menjadi pribadi yang merdeka atau belum? Sekarang saya minta tolong kamu tanyakan beberapa pertanyaan ini kepada diri kamu sendiri Kalau saya bertanya Kamu pernah gak sih mengalami suatu hal Dimana mungkin kamu sangat terpengaruh Entah itu sakit hati, entah itu bahagia Karena ucapan orang lain Pernah gak sih kamu merasa susah, merasa pusing Karena kamu kayaknya terkurung dalam ucapan negatif dari orang-orang yang kayaknya mengkritik kamu gitu saya kali ini akan membahas tuntas bagaimana sih langkahnya supaya kita bisa membebaskan diri dari ucapan negatif orang lain. Teman-teman, kalau kita bahas masalah kemerdekaan, kemerdekaan itu artinya bebas. Kebebasan itu salah satunya yang paling utama, kamu harus merasa bebas dari cengkeraman orang lain yang ada di sekitar kamu. Kalau saya bicara soal cengkraman, bukan berarti kamu harus dipenjara loh. Yang saya maksud cengkraman di sini adalah kamu bisa nggak jadi orang yang tidak sedikit pun terpengaruh oleh ucapan negatif orang lain. Susah ya? Oke, okay. saya kasih tahu kepada kamu bahwa dalam hidup ini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, selalu akan ada dua golongan orang. Dengarkan ini baik-baik. Apapun yang kamu lakukan, di dunia ini selalu ada dua golongan orang Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mencintai kamu Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang selalu membenci kamu Tidak suka sama kamu apapun yang kamu kerjakan Nah, kalau kamu terlalu sering mikirin ucapan orang lain Sebenarnya yang salah bukan orang yang mengucapkan kata-kata negatif loh kok bisa, bener, yang salah itu bukan orang yang mengkritik kamu bukan orang yang mungkin ngeledekin kamu bukan orang yang merendahkan kamu yang salah adalah kamu sendiri kenapa kamu ada di tengah-tengah mereka kenapa juga kamu malah percaya ucapan mereka tapi kan gue nggak bisa menghindar dari mereka, Mas Bro. Mereka kan teman gue, teman kantor, teman kampus, teman sekolah. Nggak bisa gue menghindar dari mereka. Gimana? Oke, okay. kalau lo nggak bisa menghindar dari mereka, pertanyaannya adalah kenapa kamu percaya ucapan mereka? Tahu nggak kamu percaya ucapan mereka? Kenapa? Karena kamu tidak percaya diri. Dan kamu tahu percaya diri itu apa? Percaya diri itu adalah kamu percaya dengan dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu percaya pada orang lain. Itu namanya percaya diri. Ada orang yang bilang, ah lu jelek lu kalau gendut. Tapi kalau kamu percaya bahwa gendutnya kamu itu cabi manis, mau orang bilang kamu gendut jelek, kamu tetap akan percaya, gue gendut tapi cabi manis kali. Lu pede aja gitu. Kalau ada orang bilang, lu item banget sih, lu kayak areng jelek. Tapi kalau kamu percaya diri bahwa itemnya kamu item manis seksi, mau orang bilang kamu item manis jelek, kamu nggak percaya, bodoh amat. Gue percaya, gue item manis seksi. Itu namanya percaya diri. Nah sekarang bagi kamu yang mungkin komplain, iya nih mas bro, kenapa ya kalau gue ngelakuin ini kayaknya salah? Kalau gua ngelakuin itu kayaknya salah Gua mau buka usaha di ledek Gua mau buka bisnis di ledek Gua mau jadi dokter di ledek Gua mau punya ini di ledek Apapun yang gua lakuin kok gua salah mas bro Gimana caranya? Caranya adalah Kamu mendoakan mereka dengan doa yang terbaik Supaya mereka sembuh Sambil kamu mengacuhkan mereka Dan fokus kepada hanya orang-orang yang mencintai kamu saya tadi bilang, apapun yang kamu kerjakan akan selalu ada dua golongan. Golongan orang yang mencintai kamu dan golongan orang yang selalu benci sama kamu dan tidak suka kepada kamu apapun yang kamu kerjakan. Kalau kamu hanya fokus kepada golongan orang-orang yang tidak mencintai kamu alias membenci kamu, hidup kamu pasti sengsara. Pasti. Sekarang, tugas kamu jangan fokus ke orang-orang yang membenci kamu. Rubah kiblatnya dari orang yang tidak suka sama kamu Fokus dong ke orang-orang yang suka sama kamu Contohnya di pagar kehidupan ini Apakah kamu pikir teman-teman semua orang suka dengan karya-karya saya yang ada di pagar kehidupan? Oh tidak Dari sekian ratus orang yang suka dengan pagar kehidupan Ada satu sampai lima orang mungkin yang tidak suka Bahkan ada di antara lima itu yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat saya kalau dipikirin jadi sakit hati Tapi kalau saya mikirin saya sakit hati Pertanyaannya harus saya pikirin gak? Jawabannya ngapain? Ngapain harus saya pikirin kalau di sekitar saya banyak ratusan orang yang menghargai dan mencintai karya saya di pagar kehidupan? Contoh ya. Dan itu pun berlaku buat semua orang. Coba sekarang kamu lihat orang paling populer idola kamu deh. Siapapun. Misalnya kamu suka bola sama seperti saya. Kamu pikirkan Cristiano Ronaldo. Emang kamu pikir semua orang suka dengan Cristiano Ronaldo? Kamu pikirin lagi, ada gak sih masalah-masalah yang membuat Cristiano Ronaldo pemain bola idola gitu ya Yang bisa membuat dia nangis, membuat dia stres Kalau kamu suka mengikuti bola sama seperti saya, kamu akan melihat Cristiano Ronaldo pernah nangis, pernah marah Coba kamu pikirkan, toko idola kamu siapapun yang menurut kamu perfect, sempurna Pasti ada aja masalah dalam hidupnya kan? Kalau memang semua orang ada masalah dalam hidupnya, kalau semua orang memang ada orang yang membenci dalam hidupnya siapapun mereka, berarti kamu nggak sendiri. Nah, karena kamu bukan orang yang sendirian, bukan hanya kamu yang dibenci orang lain, dikritik orang lain, sekarang kamu tidak punya alasan untuk menjadi orang yang negatif. Jadilah orang yang merdeka, teman-teman. Merdeka dari ucapan orang lain dengan cara berfokuslah hanya kepada orang-orang yang mencintai kamu Nah, sekarang prakteknya Prakteknya adalah begini Kalau kamu selama ini selalu terkontrol oleh ucapan orang lain, oleh perkataan orang lain Sekarang saya minta kamu mempraktekkan satu hal yang harus kamu praktekkan seandainya kamu ingin berubah Prakteknya adalah sederhana Yang pertama Tolong mulai detik ini, kamu berikan sebuah buku tulis judul yaitu hal-hal yang terpuji dari diriku. Ini yang biasa saya lakukan ya. Jadi kamu cari buku tulis kosong, buku tulis itu kamu tulis judulnya adalah hal-hal yang terpuji dari diriku. Nanti, setiap kali kamu menjalani kehidupan, setiap kali ada hal terpuji yang sampai ke diri kamu dari orang lain, kamu catat contoh. Misalnya kamu sekedar mungkin membuat video di YouTube misalnya. Kamu buat video di YouTube terus ada orang mengatakan, gila video lu keren bro. Ucapan dia kalau perlu kamu foto, kemudian kamu masukin ke dalam komputer kamu, kamu print, kamu masukin ke buku tadi, kamu tempel. Wah gila kurang kerjaan banget mas bro. Eh jangan salah, buku ini akan berisi bukti-bukti nyata bahwa kamu adalah makhluk yang sebenarnya terpuji. Bahwa kamu adalah orang yang sebenarnya layak untuk dihargai oleh orang lain. Jadi fungsi buku tadi, kalau kamu lagi minder, kamu tinggal buka tebuku dan kamu akan merasa bahwa ternyata gue gak sejelek yang gue pikir, ternyata gue masih ada harganya loh di dalam hidup ini, ternyata mereka tuh orang-orang yang membenci gue adalah orang-orang yang salah, ternyata gue adalah orang yang berharga. Kalau kamu bisa menuruti semua hal yang saya katakan tadi, kamu punya buku yang judulnya hal-hal yang terpuji dari diriku, dan kamu rajin ngisi itu buku setiap saat kamu mengalami hal terpuji, percaya atau enggak, hidup kamu akan berubah karena kamu akan lebih menghargai diri kamu sendiri. Dan kamu tahu, teman-teman, ketika kamu menghargai diri kamu sendiri dan kamu terbebas dari cengkeraman ucapan orang lain, itulah yang dinamakan kemerdekaan sejati. Kemerdekaan itu... Bukan hanya ketika kamu memproklamirkan proklamasi, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya justru terjadi ketika kamu terbebas dari cengkeraman ucapan orang lain. Jadilah diri kamu sendiri yang terbaik, turuti apa kata hati kamu, karena seperti yang selalu saya ulangi, kata hati adalah salah satu kata yang paling jujur yang akan menuntun kamu ke jalan yang terbaik untuk diri kamu. Dengarkan kata hati, lepaskan diri kamu dari cengkeraman orang lain, dan jadilah pribadi yang merdeka. Selamat Hari 17 Agustus, Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga kemerdekaan Indonesia bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih merdeka. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep Spirit, Keep Sharing, and Keep Loving. Bye bye.